pak andi iya saya ngurus narong kata sampai di depan saya nomor antrian sampai satu jam nah di depannya mereka padahal calo itu bertumbuk-tumbuk loh ada satu orang pegang dua puluh dua puluh ya nomornya mana nggak habis jadi kita yang ngajuin sendiri sampai di depan、uh, customer service katanya nomor antrian habis besok harus besok lagi kembali kita pada ngantri dari jam tujuh kantor mereka buka jam delapan nah itu kan sebenarnya di depan mereka ada calon-calon yang berpraktek bebas tanpa mereka lakukan apa-apa ya, terima kasih Pak Andi dan Pak, selamat ya selamat pagi s i l a k a n Bapak saya punya pengalaman ngurus izin IMP maupun bikin servisikat di daerah sekitar Jakarta kalau saya ketemu pegawai yang ya, e b u k a a n y a itu cowok di atas tarik resmi repot, macem-macem Pak Setem, selamat pagi pagi dengan Irwan Pak Irwan, silakan Pak Irwan、uh, ini pengalaman saya juga sama dengan Bapak yang tadi itu pengurusan IMB ya itu pengurusan IMB itu ternyata saya diperah l dengan uang sampai kurang lebih 50 juta p a d a h a l kita bangunan ku kecil dan kita ngikutin semua aturan IMB, lalu、uh, saya sampai ...protes sampai ke kantor wilayah Kasudin-nya ya... ...ternyata setelah saya lihat itu... ...kelihatannya itu ada main dari Kasudin sampai anak buah paling bawah... ...jadi mungkin yang perlu dirombak t u h dari paling atas ya... ...sampai paling bawah perlu diganti semua t u h bagian pengawasan P2B ya... ...itu ada nggak murni b e n a r b e n a r itu tuh parah itu... ...yaitu masukkan saat itu... Ya, terima kasih Pak Irwan, Pak Pratomo, selamat pagi... パギ a さんは何がいいのか パンダさん。1> 1 Terima kasih, Terima kasih Pak Pratomo, Pak John selamat pagi Ya selamat pagi s i l a k a n Pak John Ya itu saya pikir hal ini semua orang sudah tahu Cuma kayaknya tidak bisa d i b e r a n t a s ya Jadi orang juga jadi tidak mau gimana ya Karena tidak ada guna kayak melempar kerikil di, di laut kan begitu diomongin hilang diomongin hilang tidak ada ininya nah kalau pengalaman saya sih ada beberapa kali beberapa kali waktu ngurus KTP juga begitu sekarang mereka ada yang pintar mengatakan ada cicipan tidak begitu kan dia tidak langsung minta tapi ada yang kasar begitu termasuk teman saya yang ngurus itu terjadi rahasia loh jadi ini yang ngurus kan mata sipit gitu harganya、nah, lain katanya begitu kan padahal di situ tertulis jelas-jelas Pengurusan KTP tidak bayar, tapi pada saat kita bilang begitu, katanya kita mau ngambil formulir di k e c a m a t a n atau di Kota m a d i a juga bayar, katanya begitu kan. Termasuk juga teman saya buat NPWP, NPWP saja dimintain duit, padahal itu masyarakat sendiri tidak mau kalau tidak, tidak, tidak terpaksa begitu kan. Nah, termasuk juga sekarang itu, dinas Trantik itu juga bermain, mereka sekarang m e n e k a n t e k a n toko-toko itu、uh, dengan m e n g a n c a m n g a n c a m kemudian nanti mereka menjadi c a l o untuk mengurus perizinan, begitu jadi、ya. ini saya pikir hanya omongan saja tidak ada yang pernah direalisasi saya pikir terima kasih terima kasih Pak j o h n Pak Pohan, selamat pagi ya selamat pagi silahkan <gif> seperti p e n e l p o n sebelumnya memang betul bahwa pengurusan IMB itu khususnya di Jakarta sangat-sangat tidak masuk akal jadi kalau kita mau bangunannya lebih, tambahnya sekian mau cepat, tambahnya sekian lebih bagus, KPK langsung turun buat pembuktian terbalik terhadap semua aparat-aparat yang mengurus IMB, khususnya di d k i Jakarta m a kasih Mbak terima kasih Pak Pohan, Pak Artono, selamat pagi、uh, selamat pagi s i l a k a n saya bilang, sebaiknya i h s urusan ini jangan dibahas di radio, kenapa? nanti habis dibahas, kan mulai pada soater t i b akibatnya nanti kita mau ngurus izin, malah bayarin d i tambah mahal Dengan alasan udah dibahas di radio Dan yang terakhir Mulai satu Januari di airport d i a Cukai bakalan bikin p u n g l i baru Dengan peraturan bawa barang maksimum 250 dolar Sebaiknya itu diawasin Terima kasih Terima kasih kembali Pak Artono Pak Arko selamat pagi ya、uh, saya pikir apa namanya b e r d u r a s i emang itu g a k ada manfaatnya sebenarnya kan cuma ngomong doang udah terkenal begitu tapi saya punya pengalaman ya ini udah beberapa saya memang tes di kantor imigrasi bikin pasport gampang aja itu saya bikin untuk anak saya misalnya ada ada temu orang memang saya bikin sendiri saya nggak mau nggak mau pakai calo atau pakai apalah calo lah gitu ya Uh, ya memang lebih lama, intinya lebih lama itu bisa sampai、uh, dua minggu kalau baru selesai ya. Total pengurusan yang ini dua hari, kemudian tunggu dua minggu baru kelar. Tapi kalau yang pakai s a l o atau pakai biro jasa, wah、oh, itu sehari kelar itu. Nah itu aja bedanya, bener-bener kelihatan, kelihatan sekali itu aja. Makasih. s e d a n n lain bersama kita Pak Prabu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya saya kira pengalaman pribadi itu ada ya Baik untuk、e, maksudnya sokokannya itu normal atau enggak juga itu ada Jadi intinya sebenarnya dibikin peraturan Yang mana kalau memang ketahuan dia itu korupsi Atau dia itu nyatut atau mungut lebih atau apapun namanya Itu langsung dipecat dan itu mesti langsung dijalankan tanpa p e l i n t a s p e l i n t u t Yang ada di negara ini selalu seperti teroris s aja n gak g takut Soalnya mau dihukum mati aja Itu bisa bertahun-tahun bisa ber, 10 tahun Padahal sudah terbukti oleh pengadilan ini yang lama harusnya kalau hari ini ketahuan bersalah dihukum mati satu dua hari bunuh saja karena kalau nggak begini orang nggak akan kapok gitu loh. Terima kasih.、Uh -huh. Terima kasih Pak Prabowo. Pak Rudi selamat siang. Siang. Ya silakan Pak. Ya SBY tidak akan ditakuti oleh bawahannya percuma saja di ngomong.、Uh -huh. Baik terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak. Ya, selamat pagi. はロー Kebut yang tidak beres ya dipecat, diganti gitu loh, jangan hanya ngomong-ngomong aja di media, n gak g ada gunanya terima kasih, selamat siang selamat siang Pak Chris, terima kasih, Pak Dido selamat siang ya, selamat siang Bu, m e n u r kami Bu ya ada kesalahan dalam pemerintahan itu ya itu sistemnya itu ya, lembaga terutama b i a y cukai, pabian segala macam itu terima uangnya langsung mestinya itu departemen keuangan yang langsung menerima uangnya, sehingga uangnya itu アピースウントバヤファフィアンピアパパアンビアスバイトティタテ Di、Departemen Keuangan dalam hal ini Bank Indonesia berfungsi aktif untuk mengambil kembali uang-uang yang harusnya d i s e t o r k a n kepada negara Bukan m e n y e d i h a n y a ngomong-memerintahkan KPK p e r c u m a KPK-nya juga koruptor Terima u t kasih、mm -hmm. Baik, terima kasih Pak Dibio Selanjutnya Pak Agus Ya, selamat siang Selamat siang, silakan Pak、uh, Yang saya alami sendiri dalam <tuh> hal perizinan ya dengan Departemen terkait itu cukup makan waktu yang lama ya saya nggak ngerti masalahnya di mana seperti t a n d a dasar perusahaan aja udah delapan bulan belum keluar keluar,、mm -hmm. h、uh, aspek intelektual juga、uh, apa hak patent itu itu satu tahun baru keluar sertifikat dari mereka saya nggak ngerti kenapa ya masalahnya saya rasa di s i s t e m ya di dalam sistem saya rasa juga harus ada punishment sama time limit kapan harus selesai kalau nggak selesai itu Uh, bagaimana gitu ya? Terus,、uh, kita ini yang m e n g u r u s izin itu bagaimana? Seperti itu, nunggu gak ada kejelasan. Juga, bagaimana gak ngerti saya gitu k e t e g a s a n n y a dari pemerintah? Bagaimana g i t u ini sangat mengganggu sekali ya di dalam bisnis. Tahan gitu ya, t n i s a n n y a harus dipikir ya di dalam sistem. Kalau enggak, n g g a k akan pernah jalan nih Jadi, statement aja terus kan. pemerintahan istri kan udah sekian lama tapi ternyata di bawah-bawahnya itu juga ya ada ya ada friksi-friksi banyak sekali lah mungkin mungkin satu saat juga harus ada kotak menampung suara mungkin ya keluhan dari siap warga terus nanti direpon bagaimana seperti itu terima kasih ya terima kasih Pak Agus Abu Diman selamat siang ini ditrapin a j a bukannya di RRC gitu yang korupsi ditahan d di tengah lapangan ditembak, udah aman udah Indonesia oke、okay. hukumannya terlalu ringan jarang disini oke、okay. baik, terima kasih, terima kasih Pak Budiman Pak Sayono s i l a k a n ya selamat siang siang s i l a k a n Pak ya jadi begini ya, banyak di instansi pemerintahan yang namanya、uh, di Badan、uh, Pertanian Nasional atau BPN ya itu kalau yang masalah Uh, rumah kredit dan sebagainya kalau mengurus namanya roya ya, roya itu biayanya hanya mungkin sekitar 30 ribu atau 50 ribu tapi pada prakteknya itu bisa jutaan dan ini lahan subur y antar a notaris-notaris sudah tahu lalu kedua misalkan perizinan Anda punya perusahaan lalu mendirik harus punya CEO punya yang、uh, surat izin domisili dan sebagainya Yang anehnya, orang itu surat izin domisili. Kalau sudah mempunyai tempat yang tetap, itu masih dimintain izin domisili yang mana kebanyakan tahun atau dua tahun b e l a k a n n y a izin domisili. Kalau yang begitu minta izin domisili, yang dari pihak kelurahan maupun kecamatan, itu minimum setengah, dua juta. Jadi ini, punglinya itu luar biasa. Nah, untuk solusinya, jadi yang seperti ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi... dan menyebabkan bangsa kita ini menjadi ini ya bulan-bulanan di、uh, negara yang sudah maju bahwa kita ini high cost country mereka ini dicap pengkhianat bangsa lalu dipecat hukumannya jangan ringan hanya dimutasi atau gimana gitu ya jadi seperti itu itu harus dilakukan jadi nggak hanya NATO aja yang namanya d satu atau pemerintah begitu ya jadi harus ada ketegasan bagaimana republik ini、uh, artinya バイク。パドリーセラゲンシはい。You got enough f o y u r Pangalamanian Bongo e m b e t o b a n a t Banat Dimana, Dimana Majorimana, j s t m o m i t a a n g a Mamanitanga, n m a n b r i a n u a n g a e t o o b a b a a n t h Kerjan, get up f o ya.Ditumpo, Ditumpo, d i t u m p Udah dikasih uang aja masih diperlambat. Jadi sepertinya moto di d i r o k r a t di sini sepertinya bagaimana. Kalau umpamanya kalau ada k e s e m p a t a n mempersulit, nah, mereka pun k e s e m p a t a n untuk mempersulit gitu aja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Doni. Halo Pak Heri. Ya, t i m a k a n Pak. Ya, silakan Pak. ならば begitu Pak, kayaknya Pak baik, terima kasih Pak Heri satu p e n e r b a n a n terakhir dari Pak Gilbert s i l a k a n Pak iya, selamat s i a n g Pak i ya, s i l a k a n Pak saya rasa semua orang Indonesia pernah mengalami hal-hal seperti itu ya tidak ada yang tidak pernah ya mengalami p e m e r a t a n ataupun harus membayar uang p u m u l i segala macam nih. dan saya s e m u a hanya mau satu komentar saja ya karena APK itu sudah cukup fokus ya バイクパーリンバシいラガン Kepada masyarakat luas atau kepada bawahannya Sampai sulim n yang terbawa h Bahwa korupsi yang Dari ke terkecil sampai terbesar p u t a k a n ditintas Terima kasih Ya satu menerpon terakhir dari Pak Bambang s i l a k a n Pak Ya itu tolong KPK Menanyakan itu korupsi dari hal-hal yang kecil ya Jadi Itu di pelabuhan semua i s t a n s i k e k a y a n y a korupsi semua itu p e n g l i n y a luar biasa Pak d a n i selamat sore Halo Silahkan Ya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 どうするかなあれ、どうするかな Satu surat wasiat itu lima puluh ribu ya, kebetulan urus dua surat wasiat ya kan.、Uh, tapi di situ dipungut、uh, lagi ya kan, selanjutnya resmi itu satu suratnya seratus ribu jadi dua surat dua ratus ribu Kira-kira、hmm. seperti itu.、Mm -hmm, mm -hmm. Oke,、okay. terima kasih Pak Hasan. Pak Feng? Ya, selamat sore. Seneng kan Pak? Uh, kalau memang Presiden benar-benar mau menghapus korupsi, saya rasa kasus k a y u s dulu aja ya diberesin ya、hmm. Gak usah nama-nama kasus baru gitu, itu aja Bu Oke,、okay, terima kasih Ini Bu Hati?、Eh? Ya, Bu, kenapa perizinan aja? Yang gedean nunggu、um, yang kelas k a k a p jadinya bisa d i b e r a n t a s semua、hmm. Pak j o k o k シラハマルチェイトの yang jelas adalah penegak hukum、Pak. penegak a k p hukum itu artinya di mentalnya、ya. mungkin hukuman di Indonesia itu terlalu ringan kalau menurut saya apalagi buat koruptor itu b i l a perlu hukuman mati saja ya ditentukan k a a untuk orang yang korupsi sekian miliar ya dihukum sekian, orang yang hukuman selia dihukum mati, begitu saja menurut saya どうかというと、あなたはあなたはあて、たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは Kalau itu tidak melaksanakan itu hanya s e b a g a i semboyan s aja Pak, negeri ini nggak akan berubah. Ya, terima kasih p a k y a k ya Pak Eka. Ya,、um, itu memang benar semua harus di, harus dibahas di, berarti habis i tuh. Misalnya punya pengalaman sekarang aja saya lagi ngurus perpanjangan siup CDP aja n i dua bulan nggak keluar pun padahal cuma perpanjangan n ya. Tapi、hmm. kan gitu aja deh.、Okay. Jadi itu dibekasi di terutama. Ah, s a l n y a apa Pak? ya biasa lah mbak, kata-katanya orang yang nggak ada, biasanya saya menghindar terus gitu, kata maunya seperti apa gitu. Oke、okay.